saatnya berita malam musik Assalamualaikum Saudarluun Berita Malam Medisi hari ini Kamis 27 Juli 2017 dibacakan Ardi Kapal pesiar batal merapat di akibat cuaca buruk. Bea Cukai Locksmawe ratusan ribu batang rokok ilegal. 17 anggota Polda Sumatera Utara dipecat karena terlibat sejumlah kasus pidana. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lawsar 9.6 FM Aceh Tenggara. Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Noksmawe. In lah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudarilun kapal pesiar Cruises Pacific Eden yang mengangkut 1.500 wisatawan dan 1.000 kru batal sandar di dermaga CT3 BPKS Sabang, Kamis pagi. Pembatalan tersebut akibat cuaca buruk yang melanda perairan Sabang. Kepala Unit Manajemen Pelabuhan BPKS Zulkarnaini Abdullah mengatakan kapal persiar Cruisers Pacific Eden tiba di perairan Sabang sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat setelah 4 hari berlayar dari Phuket. Kendati telah tiba di perairan Sabang namun kapal mewah sepanjang 220 meter dengan berat 55.000 GTR itu tidak bisa merapat di dermaga CT3 BPKS disebabkan cuaca buruk berupa angin kencang. Karena tidak bisa merapat, maka kapal mewah yang sudah pernah singgah di Sabang pertengahan tahun 2016 itu terpaksa jangkar di tengah laut di kawasan perairan Sabang Fair. Karena cuaca tidak kunjung membaik, akhirnya pihak kapten kapal membatalkan kapal untuk merapat ke Dermaga dan memutuskan untuk kembali ke Singapura. Pembatalan itu dilakukan selain untuk keselamatan kapal, juga untuk keselamatan penumpang. Selain itu juga mengejar untuk kembali ke Singapura karena para penumpang itu akan check out dari Singapura. Kapal berbendera Inggris itu meninggalkan Sabang dan kembali berlayar menuju Singapura sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Sudah lun angin kencang dan gelombang tinggi yang menerpa wilayah perairan Sabang sepanjang hari ini bukan hanya menghalangi kedatangan kapal pesiar, tapi juga mengganggu pelayaran kapal penyeberangan dari Sabang ke Bandar Aceh dan sebaliknya. Kasubag TU UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Agustiar mengatakan sesuai jadwal kapal lambat KMP BRR dicadwalkan berlayar dua trip dari Sabang ke Banda Aceh yaitu pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Namun setelah kembali ke Sabang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, kapal berkapasitas 350 penumpang itu langsung menghentikan pelayaran dikarenakan sesuai jadwal kapal itu harus berangkat kembali mengangkut penumpang dan barang dari Sabang ke Banda Aceh. Dihentikannya pelayaran kapal lambat disebabkan cuaca buruk berupa angin kencang disertai gelombang tinggi. Gelombang di pelayaran Sabang Banda Aceh mencapai 2,75 meter dan kecepatan angin 25 km per jam. Kendati KMP BRR hanya berlayar satu trip, namun tidak ada penumpang dan kendaraan yang tertahan di pelabuhan. Semua penumpang habis terangkut dengan kapal cepat yang tetap berlayar dua trip. Darlun kantor Beacukai Loksmawi memusnahkan 597.845 batang rokok ilegal dari dan 12 botol minuman mengandung alkohol di halaman, di halaman kantor Beacukai setempat Kamis pagi. Seluruh barang ilegal ini disita dari toko yang berada di sejumlah kabupaten, kota dalam wilayah kerja Biacukai Loksmame, seperti Loksmame, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Kepala Kanwil Biacukai Aceh, Rusman Hadi, mengatakan barang bukti yang dimusnahkan hasil penyitaan dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2015 disita 305.384 batang rokok ilegal dan 12 botol minuman beralkohol. Tahun 2016 disita 34.014 batang rokok ilegal, dan 2017, 240.024 batang rokok ilegal. Rusman mengatakan pemusnahan ini dilakukan dengan cara merusak kemasan, sebagian langsung dibakar dan sebagian lagi disiram dengan oli bekas untuk ditanam. Sedangkan untuk minuman beralkohol dimusnahkan dengan cara membuang isi di dalam kemasan keluar. Seluruh rokok yang dimusnahkan tersebut merupakan produk dalam negeri. Di bungkusan rokok ilegal itu ditempel pita cukai yang tidak sesuai peruntukan. Untuk minuman beralkohol yang dimusnahkan, satu botol produk luar negeri dan selebihnya produk dalam negeri, penjual minuman haram itu tidak memiliki izin. Sedarlun Polda, Sumatera Utara memecat 17 anggotanya setelah terbukti terlibat sejumlah kasus pidana kamis pagi. Seorang di antaranya merupakan poluan yang terlibat kasus narkotika. Poloan yang dipecat adalah Brip Desi Natalia Simatupang yang sebelumnya bertugas di Polres Sedang Begadai merupakan satu dari lima polisi yang terjerat kasus narkotika. Pemecatan 17 anggota Polda Sumut hari ini berlangsung dalam sebuah upacara di lapangan KS Tubun Mapolda Sumut. Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpau mengatakan dari 17 anggota Polda Sumatera Utara yang dipecat dengan tidak hormat hanya enam orang yang hadir, sementara 11 orang lainnya merupakan desersi. Kapolda menegaskan 11 anggota yang kabur itu akan terus dikejar. Tim gabungannya yang dikoordinatori bidang propam terus bekerja melacak keberadaan mereka. Paulus menyadari kalau pelanggaran yang dilakukan anak buahnya didominasi kasus narkoba. Makanya Kapolda Sumatera Utara tetap menjadikan gembong narkoba sebagai musuh nomor satu. Kapolda pun berpesan kepada seluruh anggotanya untuk menjadikan kasus pemecatan 17 anggota ini sebagai pelajaran. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudahirun keinginan warga Singkil Utara Aceh Singkil menikmati air bersih terus tertunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penyebabnya pipa jaringan utama PDAM ke wilayah tersebut rusak sebelum digunakan. Kerusakan pipa membuat PDAM Tirta Singkil tidak bisa mengalirkan air untuk menyuplai kebutuhan air bersih ke Singkil Utara. Padahal mesin induk pengolahan air bersih di pinggir sungai Singkil, tepatnya di desa Pea Bumbung, kecamatan Singkil, telah lama selesai dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Singkil Utara. Menurut informasi kerusakan pipa jaringan utama sebelum digunakan itu akibat pembangunan jalan serta jembatan di kawasan desa ujung bawang dan pemuka. Disinyalir pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan pipa yang ditanam di kiri dan kanan jalan. Direktur PDAM Tirta Singkil Azwan Aziz membenarkan pihaknya tidak bisa mengalirkan air ke Singkil Utara sebab pipa jaringan di sejumlah titik rusak. Azwan mengaku telah meminta Dinas PU dan Perumahan Rakyat Aceh Singkil segera memperbaiki jaringan yang rusak agar air bersih yang sangat dibutuhkan masyarakat Singkil Utara segera terpenuhi. Darlun debit air Kerung Tiro menyusut akibat kemarau panjang yang berlangsung 2 bulan. Dampaknya ribuan tanaman padi di Pidi mengalami kekeringan. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Pidi Ainal Mardiyah mengatakan selama ini air kerung tiro disuplai untuk tanaman padi di areal sawah di lima kecamatan di Pidi, yakni kecamatan tiro, Mutiara Timur, Gelumpang 3, Gelumpang Baru, dan Kembang Tanjung. Namun sejak kemarau panjang yang berlangsung dua bulan, debit air kerung tiro terus menyusut. Kondisi ini membuat tanaman padi kekeringan karena air kerung tiro tidak bisa lagi disuplai ke sawah. Untuk mengatasi persoalan ini, pihak dinas menyediakan pompa air. Sudahlun penembakan misterius terjadi di depan kos-kosan mewah di Jalan Sei, Batang Kuis, Medan Baru, Kota Medan, Kamis Pagi. Dua mobil yang terparkir rusak setelah diterjang peluru. Kedua mobil yang dibrondong tembakan adalah jenis Honda CRV v milik Desi Risky 40 tahun. Terdapat tiga bekas tembakan masing-masing di dua sisi kaca pintu depan serta dinding kiri. Sementara Toyota Avanza milik Johan Manalu 68 tahun tertembak di bagian kaca kiri. Kedua mobil ini diserang saat parkir berdampingan di depan kos-kosan. Kapol Saik Medan Baru Kompol Hendra Eko Tri Yulianto mengatakan saat terjadi tembakan kedua mobil tersebut dalam keadaan kosong. Saksi yang diperiksa polisi mengatakan serangan terjadi sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya warga menduga serangan itu bagian dari aksi perampokan. Wakapol Resta Besmedana KBP Tatan Birsan Atmaja mengatakan di lokasi tersebut ditemukan dua proyektil. Namun belum diketahui jenis senjata yang digunakan karena sedang dilakukan uji balistik di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara. Polisi juga belum mau menyimpulkan motif penembakan itu karena masih dikembangkan.